Ini rumus-rumus yang jarang dibagi, Aslina. Cobaan, bercinta dengan Allah. Karena cara bercinta yang paling asik itu disujud. Maaf, aku tak mengejar fisikmu dan wajahmu selebihnya cintamu. Tapi aku mohon, aku pinjam namamu untuk aku diskusikan dengan robku di sepertiga malamku. Ingin dirindukan, rindukan Allah sang perindu. Karena Allah sang pencemburu. Kalau kita merindukan selain Allah. Allah siksa kita dengan kerinduan-kerinduan yang tidak perlu kita rindukan, maka rindukan Allah, nanti ketika kita asyik merindukan Allah, Allah rindukan siapapun melihat kita Karena hanya doa yang merubah takdir, dari aku rasakan itu, Allah nggak buduskan Dan cinta terikhlas adalah menyebut nama orang yang kita cintai tanpa dia tahu kita sebut namanya di dalam doa kita